kau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata beliau, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Yang aku langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Tak ada orang lain antara aku dengan beliau. Kemudian badannya gemeter, kemudian pingsan. Abu Hurairah tuh. Setelah syu'man Beliau kemari berkata, aku sampaikan kepadamu satu hadis Yang aku dengar langsung dari Rasul SAW di tempat ini Tidak ada orang lain antara aku dengan beliau Kecuali yang aku dan beliau, tidak ada orang lain Pingsan lagi, sampai tiga kali Setelah tiga kali pingsan beliau menyatakan Bahawa Rasul SAW bersabda Inna awalan nas yukdo yawma, Yawmal qiyamah thalatha. Sesungguhnya manusia Yang pertama kali akan dihisap Pada hari kiamat ada tiga golongan Tiga golongan ini Tiga manusia hebat Dengan tiga amalan Hebat tapi tiga-tiganya Masuk neraka Dan menjadi penyebab awal Neraka itu Dinyalakan Sebelumnya neraka padang Karena tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat Neraka pertama kali dinyalakan oleh Allah SWT Yang pertama orang yang Orang yang mati syahid Jihad di medan perang Mati dalam keadaan sedang membela agama Allah SWT Ini kan orang hebat Tidak semua orang begitu Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditanya ini diakhirat yang dipanggil lima dah kenapa kamu terbunuh orang ini menjawab kotal tu fisa bilah aku berperang di jalan Allah sampai aku terbunuh apa kata Allah khabar dah kan kotal Ali Ayub kala anak jari fakad qila kamu betul berperang tapi niat berperangmu Agar kamu ini dianggap Sebagai pahlawan jagoan, pemberani Dan yang sejenisnya Dan ucapan, pujian itu Telah kamu dapatkan Ternyata Jihadnya yang agung Dilakukan dalam Kondisi hati yang buruk Sehingga niatnya salah Keliru Ingin dipuji dengan jihadnya Allah Menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya Lalu dilemparkan ke dalam api neraka Lihat Ibadah yang agung dilakukan dalam kondisi hati yang buruk Celaka dia Dia ke neraka bukan karena jihad Dia, dia agung Tapi karena salah niat Dan salah niat menunjukkan apa? Keburukan dari kondisi hatinya Kedua dipanggil Ulama da'i usah mubalik kata Allah aku telah banyak berikan karunia ketika kamu hidup di dunia apa yang kamu lakukan dia menyatakan ta'alam tu'l ta ilma wa tu'hu wa qarahtu fika al-quran ya Allah selama hidup aku belajar mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar dan membaca al-quran ini juga orang hebat kan gak semua orang begitu Rata-rata orang hidup di dunia memburu harta, memburu jabatan, memburu pangkat, memburu kekuasaan. Sebentar lagi nih lagi muslim-muslimnya ya enggak? Ya, Untung belum masa tenang. Jadi mesti balik. Ya. Ini orang kerjanya belajar, mengajar, enggak ada waktu lain. Di kebayang ini ilmunya ya. Tapi apa kata Allah? Kadab bohong kamu. Ta'namta li'ayyukala annaka alim faqadqil. Waqara'ta al-Quran li'ayyukala annaka qariq faqadqil. Kamu betul belajar ilmu. Tapi niatmu agar kamu ini disebut orang alim. Ingin disebut Ustadz terkenal dai beken Membalik kondang dai sejuta umat Macam-macam Dan pujian orang itu Telah orang tujukan Kepada kamu sudah Kamu sudah terkenal Sudah viral Bahasa Sunda Nama Sudah kaceluk ke awun-awun Kacara kajana pria Viral ya, tata -tata. Tulis Tulis kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut seorang khori, bagus bacaannya dipuji orang dan pujian itu telah kamu dapatkan lalu orang ini pun dilempar lagi dalam api neraka dua itu waktu. dan yang ketiga hartawan yang dermawan banyak hartanya sampai gak ke itu dalam bahasa orang Bekasi Aslimah Tajir Dalam bahasa Sunda Namah bro di juruk, brok di pantok Ngalayah di tengah imah Lubak libuk, nepikan kata kalbok Saking banyak ini harganya oh, Fahamu gak Terserah Pokoknya oh, ini banyak Harganya, melimpah gak keitung Terus Harganya ini dipakai ini susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan gak enak didengar kekayaannya dipakai tutulung kanu butuh tatalang kanu susah meremaweh kapapada manusia tidak pelit tidak buntut kasiran tidak keket merengkel merege hesek cap jahe gak nah, kan gak bisa diterjemahkan itu ke dalam bahasa Betawi bakhil Hartanya habis untuk kebaikan ada masjid dibangun berapa anggaran masjid 2 miliar bikin yang 20 miliar dari saya semua ada umpam madrasah pondok pesan lagi dibangun pembebasan tanah berapa yang mau dibebaskan cuma 1 hektar 9 miliar cari yang 10 hektar 10 miliar saya bayar seperti itu ini orang dermawan Ayat dan doa. Ada yang begini di Bekasi? Kalau ada kasih tahu. Nah. Kata Allah apa? Bohong kamu. Jadi dia ketika bertanya kami berikan kepada engkau harta yang melimpah apa yang engkau lakukan dengan hartamu. Dia menjawab, ya Allah, tak ada satu momen pun yang engkau suka untuk berinfak di momen itu. Kecuali aku infak di sana. Sampai habis hartaku. Kata Allah, bohong kamu. Kamu memberi kamu dermawan agar kamu disebut disebut oleh manusia sebagai orang dermawan. Orang baik dan Pujian itu telah kamu dapatkan Orang ini pun dilempar ke dalam neraka Tiga manusia hebat Dengan tiga amalan hebat Sayangnya kondisi hati ketika melakukan tiga amalan hebat ini Kondisi hatinya sedang buruk sehingga dia. Lalu kata Abu Hurairah, Sambil menepuk-nepuk dadaku Nabi SAW menyatakan mereka lah ayi Abu Hurairah tiga orang yang karena mereka api neraka ini pertama kali dinyalakan. Lihat amalan yang agung rusak hanya karena ria dan ria disebabkan karena kondisi hatinya sedang buruk. Sekarang sebaliknya ada amalan enteng. Amalan yang jarang diperhatikan oleh orang Tapi ketika mengamalkan amalan yang enteng ini Kondisi hati orang tersebut lagi fit, lagi bagus Ternyata apa yang terjadi? Seluruh dosanya diampuni sehingga Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya Termasuk dosa besar Iya. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Lalu dalam riwayatnya Allah janjikan surga bagi orang itu dengan amalan yang super enteng tapi kondisi hatinya baik. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, Di antaranya, hadith ini diterima dari Uqbah bin Amir r.a. Dia berkata bahwa Rasul alaih salatu wassalam bersabda. Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu ah. thumma yaqumu fa yusalli ra'atayn muqbilun ma bi qalbihi wa wajhi jannah kata rasul Al ali sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang muslim pun yang berwudu lalu membaguskan wudunya Setelah itu dia berdiri salat dua rakaat. Salat apa ini? Tahiyat, eh, syukrul wudu. Syukrul wudu wajib tidak? Tidak. Tapi sunnah. Sunnah apa? mu'akad atau ghairu mu'akad Ghairu mu'akad Yang tidak ditekankan. Dianggap enteng. Banyak orang meninggalkan salat syukrul wudu hanya karena ini sunnah ghairu muakkadah. Tidak ada seorang pun muslim dia berwudu, membaguskan wudunya lalu solat dua rakaat. Tapi lihat, muk bilun alaihi mabikalbiho wajid di dalam kedua rakaat itu dia fokus kepada Allah dengan hati dan wajahnya. Ya ikhlas, ya khusyuk. Ini kondisi hatinya yang bagus melakukan solat syukur wudu dua rakaat. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah seorang muslim melakukan demikian illa wajibatlahul jannah kecuali wajib surga bagi dia. Ayat al-Maun, fa wailul lil musallin, itu salat fardu. Orang yang salat fardu diancam neraka hanya karena sahur dan riya. Ini salat syukur wudu dua rakaat yang sunnah ghairu muakkadah diwajibkan surga. Apa yang membedakan Kondisi hatinya, ketika orang melakukan sholat fardu, kondisi hatinya buruk, ada ria, ada sahur, terancam dengan neraka. Orang yang melakukan sholat sunnah, syukur, wudhu, luaraka, ah, tapi hatinya baik, ya ikhlas, ya khusuh, wajib surga baginya. Hadis ini, sahih diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua dengan sedikit lafadz yang berbeda dan janji yang berbeda. Hadis kedua ini diterima dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Nabi Ali sholatullahi wasallam ketika menjelaskan keutamaan menyempurnakan wudhu dan sholat syukur luhutu. Kata beliau, fa in qama fa sala. Fa hamil Allah wa athna ali, fa wadjaduh bila di walau ahlul, wafrrg qalbuhulillah illan sarafa min khatiatih khaiyatih yuma waladatsu ummu. Kata Nabi saw. Tidaklah seorang Muslim berwudhu lalu menyempurnakan wudhu, lalu dia solat dua rakaat. Di dalam solatnya dia memuji Allah, menyanjungnya, memuliakannya dengan kalimat-kalimat yang layak bagi Allah. Wa farroqal buholillah. Dia fokuskan hatinya kepada Allah. Ya ikhlas, ya khusuk, kecuali dia akan berpaling dari solatnya dalam keadaan dibersihkan semua dosanya. Se seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi. Bayi mah jangankan punya dosa besar, dosa kecil juga tidak ada, bersih. Hanya karena sholat dua rakaat, sholat syukur wudhu, tapi kondisi hatinya sangat-sangat bagus. Lihat bahwa besar kecilnya pahala dari sebuah ibadah. Bukan sekadar ditentukan oleh hukum wajib atau sunnahnya ibadah itu, tapi juga ditentukan oleh kondisi hati orang yang melakukan ibadah. Ketika kondisi hatinya bagus, maka akan bagus juga kualitas dari ibadah tersebut dan memperoleh balasan pahala yang luar biasa. Sebaliknya. Kalau kondisi hati seseorang itu buruk Walaupun ibadahnya agung Seperti sholat fardu Seperti jihad tadi Seperti belajar dan mengajarkan ilmu Seperti dermawan yang diterangkan hadis tadi Itu amalar yang luar biasa agung Bagus dan sangat mulia Sangat tinggi nilainya Tapi ketika dilakukan dalam kondisi hati yang buruk Melahirkan sifat teriak Melahirkan ingin Dipuji dengan ibadahnya Maka bukan Pahala dan ampunan yang Dia dapat tapi malah Sebaliknya Dia memperoleh Azab yang luar biasa besarnya Dari sinilah Kita mengetahui amat Sangat pentingnya Ibadah kondis, Memperhatikan kondisi hati Agar Ibadah yang lahir dari kondisi hati yang baik akan berkualitas Sehingga memperoleh apresiasi yang sangat luar biasa dari Allah Azza SWT Inilah alasan ketiga Alasan yang keempat Kenapa kita harus memperhatikan kondisi hati Alasan yang keempat adalah mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan orang ke dalam kebinasaan bahkan ini bahkan salah satu penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah rusaknya kondisi hati. Berkata para ulama Ketika menjelaskan masalah ini, mereka menyatakan ihmalu amaliil qolub yuadiil halak, mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan yang abadi. Ada beberapa contoh dari hadis tentang masalah ini. Contoh yang pertama adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anh, berkata Nabi saw. Awal syain yurfaumin hadil umah al khushu, hatta la tarofihah khosia. Hal yang pertama kali dihilangkan dari umat ini adalah kekhushuan. Sehingga kamu tidak menemukan seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya di kalangan umat ini Kira-kira prediksi Nabi SAW seperti ini sudah terbukti apa belum? Ya Nyaris dari jutaan orang di tempat yang sama Sholat yang sama dengan imam yang sama Seperti di Masjid Al Haram, Masjid Nabawi Itu kan jutaan sekali sholat Kira-kira ada enggak satu dua orang yang khusyuk? Belum tentu. Dari jutaan orang loh, bareng-bareng solatnya. Ya mungkin ada, tapi belum pasti itu. Berkata Imam Ibnu Khayyim rahimahullah kitab Madarij Salikin ketika menerangkan masalah ini, kata beliau tentang masalah kehusyukan. Aslul khushu huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khuduuhu wa inkisaruhu Fa idza al qalbu tabi'ahu khushu jamian jawarih wal a'dha li annaha tabi'atul lah Asal mula lahirnya kekhusyuan adalah lunaknya hati sensitifnya hati mudah tersentuh maksudnya dan tenangnya serta tunduknya hati kepada Allah. Bila hati ini khusyuk, Kehusuan akan diikuti oleh seluruh anggota badan. Karena anggota badan ini mengikuti kondisi hati. Maka kalau hati buruk, Tak akan ada kehusuan. Kalau tidak ada kehusuan, Maka ruh dari sholat, dari ibadah itu hilang. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala menyatakan as-salat bila khusu kal jasa bila ruh. Salat tanpa khusu itu ibarat jasa tanpa ruh mati. Bayangkan kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kalau ada seorang warga seorang rakyat mau memberikan hadiah persembahan kepada raja. Tapi yang dipersembahkannya ini bangkai. Apa yang terjadi? Sang raja murka ini penghinaan ya enggak? Karena apa? Karena tidak ada yang bisa dia manfaatkan dari seekor -se -se -se bangkai. Harus dimua, ini penghinaan. Coba bayangkan Imam Ibnu Qayyim Mengumpamakan orang yang solat tidak khusyuk. Solat ini kan persembahan dia kepada Allah. Tapi tanpa kekhusyukan, sama dengan orang yang menghadiahkan sesuatu kepada rajanya berupa seekor binatang yang sudah mati menjadi bangke. Tak heran kalau Allah murka musallin alladzina hum an salatim shab bukan menerima dan memberikan hadiah kepada si rakyat itu bahkan memberikan adat dari ketidak khusyuan ini lahir dua keburukan berkata imam ibnu qaim wa ala adamil khusyu lahirlah dari ketidak khusyuan ini dua keburukan Keburukan pertama Adamul intihai anil fahsyai wal munkar Fa'innas sholat al-khashi'ata tanha anil fahsyai wal munkar Keburukan pertama Orang yang sholat Tetap tidak menjauhi perbuatan keji dan munkar Sebab sholat yang khusyuk adalah sholat yang harus mencegah pelakunya dari keji dan munkar Sebagaimana firman Allah Inna sholata tanha anin fasha'i wal munkar Jadi tak heran kalau dia rajin sholat Rajin juga berbuat keji dan munkarnya Sebelum sholat dia tukang rumpi setelah sholat Tetap jadi jago gibah Sebelum sholat, dia berdosa. Seusuruh sholat, tetap tukang bikin hoax. Sebelum sholat, dia nyebelin. Setelah sholat, tambah nyebelin. Ada yang begitu? Banyak. Nah, ini yang terantar. Fawailu lil muslim. Lihat penjelasan sya'lu taimin rahimahullah. Ketika menerangkan ayat ini. Alladhinahum an sholat ikhim sawd. Orang yang sholatnya Terancam dengan adab Adalah yang An sholatihim sahur. Lihat Allah menggunakan lafad An di dalam surah Al-Ma'un Bukan fi Allah tidak berkata Alladhinahum fi sholatihim sahur Bukan tapi an Berbeda dengan surah Al-Muminun Khada'af lahal Muminun alladhinahum Fi solatihim khusyuk. Kalau fi di dalam solatnya, ketika solatnya dia khusyuk. Bahkan orang mualim, yaitu orang yang di dalam solatnya selama solatnya dia khusyuk. Kalau ini an, an ini di luar solat. Seusai solat, fawailul <tuh> ilmu <tuh> muslim <tuh> <tuh> celaka itu orang yang solat. Yang kayak gimana solatnya? Allahi nahum an solatihim sun orang yang lalai. Lalai dari apa? Setelah sholatnya lalai dari tujuan sholat Apa tujuan sholat? Tanha alil fahsyai wal munkar Itu hikmah sholat Dia lalai dari ini Seusai sholat dia tetap fahsyat dan munkar Seusai sholat dia tetap nyebelin Dia tetap melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar Kaji itu merugikan diri sendiri, kemungkar itu merugikan orang lain. Kalau sebuah perbuatan itu yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain, ya keji dan mungkar. Apa contoh nyata perbuatan yang keji dan munkar, Yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain. Contohnya apa? Rokok. Rokok merugikan diri sendiri? Ya, rusak itu paru-paru. Jantung, ginjal, semuanya itu. Mereka orang lain? Iya. Tapi saya mah ada kalau ngerokotnya ke gunung, ke hutan. Sedot, setelah itu pulang ke rumah. gitu. Nggak ya, pernah ngerokok di rumah, di hadapan orang. Tetap, karena nikotin racunnya ini bersarang di paru-parunya... Ketika dia pulang, dia hembuskan racunnya, nikotinnya itu. Menyebar di udara, nempel di dinding, di gorden, di bajunya. Kesedot oleh anggota keluarganya, oleh istrinya, anaknya. Dan semua orang yang ada di rumah itu. Mungkar gak tuh? Mungkar. Zolim gak? Zolim. Jangan beranggapan bahwa merokok itu hanya merugikan orang lain kalau di hadapan orang kesedot asapnya enggak walaupun asapnya sudah tidak ada ingat racunnya nikotinnya yang bersarang di mana ada di bajunya ada di rambutnya ada di uh, kulitnya terutama ini di paru-parunya dihembuskan lewat nafas Bakterinya, racunnya Nikotinnya menyebar Di udara, kesedot oleh orang Di sekitarnya, walaupun dia sudah Tidak lagi ngerokok ketika itu, Ngerokoknya tadi di hutan Sepuluh tahun dari hutan, dia ke rumahnya Terhambuskanlah Racun, bakterinya Semua yang berbahaya, disedot oleh Anak istrinya dan orang lain Dolinda, Dolinda. Haji dan munkar Siapa orang yang masih Sholat masih ngerokok kena dengan ayat ini. Fawailulil Muslimin. Harus. Semoga setelah ini yang masih ngerokok berhenti. Sayangi sehat kita. Selamatkan ibadah kita dengan cara menahan diri dari perbuatan keji dan munkar seusia melakukan ibadah tersebut. Inilah keburukan yang pertama yang lahir dari ketidak khusyuan. Kedua. Adamul falahi yawmal qiyamah. Li'annallaha ta'ala allakul falah yawmal qiyamah bil khusyuk. Kedua keburukan kedua Orang ini tidak akan berbahagia pada hari kiamat Orang yang tidak khusus salatnya tidak akan berbahagia Karena kebahagiaan oleh Allah Dikaitkan dengan kekhusuan di dalam sholat Qad aflahal mu'minun Sungguh telah berbahagia orang-orang beriman Alladhinahum fi sholatim khusyun Yaitu orang-orang yang Khusyuk di dalam sholat Siapa yang khusyuk Dijamin bahagia Siapa yang tidak khusyuk Maka tidak akan berbahagia ya? Inilah contoh pertama Bahawa Mengabaikan Amalan hati Kondisi hati itu bisa menjuruskan orang ke dalam kebinasaan Contohnya orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya Terkena ancaman fawailun lil muslim Contoh kedua Ini yang harus kita wanti-wanti ini Waspadai Yang saya bilang tadi ya Rusaknya hati itu membuat orang Terancam beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah Dari Sa'ban radhiyallahu an Berkata Nabi alaihi salatu wasalam La'alman aqwaman min ummati ya'tunayaumal qiyamah bihasanatin amthali jibalithama fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura Aku benar-benar mengetahui ada beberapa kaum dari umatku. Umatku nih umat Islam, bukan orang kafir. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan pahala sebesar gunung Tihamah, gunung yang lebih besar daripada Gunung Uhud. Membawa pahala sebesar gunung itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah menjadikan pahalanya tersebut hilang musnah ibarat debu yang tertiup oleh angin. Hilang. Dan itu secara psihis lebih membuat dia menderita. Ternyata berharap, wah ini pahala dari ibadah saya. Dia pede, pasti akan bahagia dengan pahala ini. Tiba-tiba hilang musnah. Ya dia kecewa berat. Harapannya musnah ya terkena azab. Nah nanti di kalangan umatnya banyak yang seperti itu. Dia dia di, di, di dunianya banyak beramal soleh, banyak beribadah. Dan diperlihatkan oleh Allah ini pahala dari ibadah. Tiba-tiba musnah hilang. Dan ingat pahala di akhirat bekal pokok untuk bisa berbahagia. Untuk masuk surga itu pahala loh Berkata Imam Ibnu Hajar Anas Qolain lamkidafatul Bari syarah Sahih Bukhari, "Kadzabil rafa'atud darajat likasratit thawaba." Ketinggian derajat di surga, level surga yang akan ditempati oleh orang sangat tergantung dari banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya. Kita semua pasti ada pahala, ada dosa pasti ya. Kita suka melakukan amalan yang dijanjikan surga, tapi juga sering melakukan amalan yang terancam oleh neraka, ya nggak? Contoh umpamanya amalan yang dijanjikan surga, ya salat yang lima waktu, yang ngaji kayak gini, ya saum, tahajud, infak, sholat itu dijanjikan surga. Tapi di antara kita juga suka dusta, suka gibah... suka mencela. Itu semua terancam neraka. Dua-duanya dilakukan. Jadi kita ke surga apa ke neraka? Nanti ditimbang loh... Amalan yang dijanjikan surga dikasih pahala. Kadar pahala sesuai dengan kualitas dari amal ibadah tersebut. Dosa yang kita lakukan Ya yang terancam dengan neraka itu diperhitungkan sebagai dosa nanti ditimbang mana yang lebih banyak. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِيْنْشَرَطِيَانِ. Adapun orang lebih berat timbangan amal kebaikan dosanya ada tapi lebih ringan lebih berat ke pahala maka dia akan beralam kehidupan yang menyenangkan yang bahagia dia ke surga. Tidak akan diterangkan. Terus dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal Hasanati, ya Hebna Kalau dihitung dengan angka umpamanya pahalanya itu seribu, dosanya seratus. Dosa yang seratus ditutup, di cover oleh seratus pahala. Habis. Yang saldo yang ada berapa? Sembilan ratus pahala. Saldo pahala yang tersisa ini yang menentukan level surga mana yang dia akan tempati Makin banyak saldo pahala makin tinggi pahala level surganya Makin sedikit saldo pahala makin rendah level surganya Tapi serendah-rendah tingkatan di surga tetap senang, tetap bahagia ya. Nah itulah perhitungan di akhirat jadi modal untuk bahagia di akhirat pahala. Kalau pahala habis yang ada dosa wah wa ama wa man khafat mawazinu faumuhu fa hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya berarti lebih berat dosa tempat kembalinya nya neraka hawiyah. Wa ma'af rokamahnya narun hamnya. Ya api yang menyala-nyala dia kena azab dia ada ibadahnya, ada kebaikannya, ada pahalanya, tapi habis lebih banyak dosanya. Nah, ada orang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihamah, tiba-tiba musnah habis tak tersisa, ibarat debu yang tertiup oleh angin kencang. Yang tersisa hanya dosa. Maka para sahabat mendengar hal ini ngeri Lalu berkata thawban Ya Rasulullah sifhum lana Jallihim lana Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam na Wahai Rasulullah Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami Jelaskan siapa mereka ini kepada kami Agar kami tidak seperti mereka Dalam keadaan kami tidak menyadarinya Coba perhatikan apa kata Nabi saw ini orang ahli ibadah ini kata beliau اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلو بمهارم الله انتهاكوها mereka adalah saudara saudara kalian dari golongan kalian. Mereka juga suka solat malam Sebagaimana kalian juga melakukan solat malam Ahli tahajun itu Terus kenapa itu mereka bisa habis pahalanya Kata beliau Walakinahum mereka itu akwamun Orang-orang, satu kaum Iza kholau bimaharimillah intahakuha Hati-hati ikhwan Ini zaman milenial, zaman digital mereka adalah orang-orang yang apabila sedang menyendiri, lalu mereka menemukan momen untuk melanggar apa yang Allah haramkan, dilanggarlah itu. Ketika sendiri dia menjadi ahli maksiat, dan ini sangat mungkin dilakukan di zaman Kiwari, zaman sekarang ya, zaman now, zaman dahulu tidak. Sekarang memasuk kamar kunci kamar bermaksud dengan apa? Dengan ini nih, dengan HP dibuka website YouTube atau apapun yang kontennya menghibur tapi buruk dosa. Imam Ibnu Khoty menyatakan salah satu di antara bentuk hukuman di dunia yang akan mengundang hukuman di akhirat adalah memandang melihat wajah ahli maksiat. Didasarkan kepada hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang rahib ahli ibadah namanya Jurej. Ketika dia sholat sunat dipanggil oleh ibunya, dia enggak nyaut, dia enggak. Apa kata ibunya, "Allahumma latumitxu." Hat yang yanduro ila wajhil musimat Bahkan disebut wujuhil musimat Ya Allah janganlah matikan juret Sebelum dia itu melihat wajah wanita-wanita pelacur Kata Imam Ibn Hajar Ini mengisyaratkan Memandang wajah ahli maksiat Selalu berjumpa Dipertemukan dengan ahli maksiat Itu pertama hukuman di dunia Yang kedua mengundang hukuman di akhirat apa yang terjadi benar? Ada seorang wanita pelacur dengan terkenal dengan kecantikannya. Kecantikannya itu diungkapkan gelisna kawanti-wanti endahna kabinabina. Kehalusan kulitnya Matak serelkutu tisoredat tuma, saking bulusnya. Dan orang ini wanita ini pede bisa menaklukkan laki-laki manapun. Kata orang-orang kalau kamu bisa menaklukkan juri se ahli ibadah coba. Saya akan taruh, kan taklukkan. Taruhannya reputasinya nih sebagai seorang eh uh, pelacur kelas kakap yang mampu menaklukkan laki-laki manapun. <tuh> Digoda lah juri, eh tereret-eret acan tuh, melirik pun tidak enggak ya tergoda. Maka malu dia. Reputasi reputasinya bisa terancam hancur nih. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengajak seorang laki-laki penggembala diajak ke tempat e, ibadahnya jure selalu berbuat zina di sana, membuat suara-suara kegaduhan seolah-olah itu terjadi perzinahan di sana sudah hamil wanita itu dia ngaku nih anak jureng Nah, buka tuh masyarakat. Kenapa wanita itu ngaku-ngaku anak jureng? Reputasi lo. Masa dia orang yang terkenal cantik enggak bisa menaklukkan orang yang namanya jureng? Ternyata tidak. Eh, dia mau fitnah. Maka ngamuklah masyarakat. Diamuklah jurid, dipukuli babak pelur Sampai walaupun jurid menolak Saya tidak berbuat Ingat, dalam masalah fitnah Ucapan seorang wanita pelacur Ahli masyarakat lebih dipercaya Daripada ucapan seorang Ahli ibadah yang soleh Pengingkaran jurid Terhadap tuduhan itu enggak digubris Lebih percaya kepada omongan Ahli masyarakat ini Seorang wanita pelacur Babak pelur itu sudah ini menunjukkan bahawa melihat wajah ahli masyarakat ini pertama Itu hukuman dan yang kuduk mengundang hukuman di akhirat. Maka coba perhatikan Bagaimana dengan orang yang menyendiri di kamarnya Membuka foto-foto ahli masyarakat Kan di, di, di internet itu bertebaran foto-foto para wanita yang mengumbar aurat gitu ya apalagi ada prostitusi online tarifnya kalau enggak salah 80 juta ya <SILENCIO> <SILENCIO> hampir satu gilaan gitu ya. Allahu musta'an yang tidak mampu melakukan transaksi online karena kemahalan cukup menikmati wajahnya oh benar ini mah 10 nilainya kan gitu ya berani nih 20 juta juga kan gitu ada yang begitu ada ini azab dan akan mengundang azab dan ini terancam dengan yang tadi idza khala'u bi maharimillah intahquha ketika orang ini sedang bersendirian dia mencari apa yang Allah haramkan untuk dia langgar karena apa yang Allah haramkan mengundang kesenangan coba kebahagiaan, minimal kegembiraan sesaat, apa yang Allah haramkan pasti laku itu walaupun harus keluar uang banyak mabuk itu lebih mahal katanya sebotol itu jutaan kalau kopi itu segelas itu dua ribu, tiga ribu ya ya nikmat gitu ya coba lihat, orang minum kopi minum teh, kelihatan menikmati seruput aduh gitu kan, enak coba orang minum minuman pas, Dok gitu kan ya tidak terima konon katanya konon ya bukan penyelamatan katanya rasanya nggak enak makanya lek gitu tidak nahan apa tidak sambil menghirup nafas tapi nahan nafas lek makanya begitu Yang nggak enak ya mahal tapi laku lebih laku dibanding kopi gitu ya murah ya enak dan ini yang menyebabkan orang ketika menyendiri merasa bebas Sehingga dilanggarlah apa yang Allah haramkan Apa korelasi hadis ini dengan amalan hati Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala ketika menerangkan hal ini fahaulai. Qamu bi a'malid dhohirah wa ahmalu a'malal khulub falam yuraqibullaha fi khulwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi Mereka yang diterangkan dalam hadis ini adalah mereka yang fokus mengamalkan amalan-amalan zahir tapi mengabaikan amalan hati Sehingga mereka tidak memiliki sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa selalu di diawasi oleh Allah. Dan ini amalan hati. Allah melihat apapun yang kita lakukan walaupun kita menyendiri. Selain Allah ada malaikat. Il Ilyatalakal mutalaqiyan. Anil yamini wa'ani shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlim illa ladaihi dan atid Ingat selalu ada dua malaikat yang nempel Kanan kiri Tidak ada satu pun kata yang terucap dari mulut Kecuali sampingnya ada raqib dan ada atid Kiri kanan Kanan kiri ada raqib atid Depan belakang ada malaikat Hafadha Lahu mu'akibatun Mimbaini yadaiya min khalfi Yahfaduna min amri lah Bagi setiap orang ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang. Kanan rokim. Aa, kiri atin. Depan belakang ada malaikat hafadah. Terus ada lagi malaikat qarin. Mamingkum illa wukila ilaihi. Korinu minal jin wa korinu minal malaikat. Tak ada seorang pun di antara kalian. Kecuali akan diutus kepada orang itu. Satu qarin bangsa jin. Satu qarin dari bangsa malaikat. Jadi... Kita ini dikelilingi oleh malaikat. Selain Allah yang selalu menatap melihat, menyaksikan bukan hanya aspek luar dari tubuh kita, tapi juga hati. Walakalak nel insan wana ilmu mah tuas visubi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia, kami juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Allah tahu tu. Orang ini lalai dari hal ini, tidak memiliki sifat murokobah, tidak merasa di, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengabaikan amalan hati yang berupa murokobah. Apa akibatnya? Akibatnya ketika dia menyendiri, dia lakukan apa yang Allah haramkan. Inilah yang mengakibatkan semua amalan-amalan dohir Yang melahirkan pahala sebesar gunung tiama Musnah hancur Dihapus oleh Allah SWT Karena apa? Karena ini menjadi bukti ditolaknya ibadah orang tersebut Tapi, ada tapinya nih Untuk memberi efek azab yang lebih dahsyat. Oh, tampakan dulu. Nih, kalau kamu dulu ibadahnya benar, ikhlas, khusyuk, pasti tanha anil fahsya munkar, pasti enggak akan berbuat keji dan munkar di luar ibadah setelah ibadahnya nih pahalanya segede ini. Tapi karena kamu enggak benar, sehingga sesusai ibadah kamu berbuat keji dan munkar, seluruh pahalanya dihilangkan lagi, dihapus lagi oleh Allah. Yang tersisa hanyalah dosa. Akhirnya orang itu terkena dengan adab yang tak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majl kitab sunannya dan disuhikan oleh syi'ala al-Bajl dalam kitab Silsilah al-ahadis as-suhiha. Inilah contoh yang kedua bahwa mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam keburukan, dalam kebinasaan, dalam azab yang sangat pedih. Yang ketiga. Sebuah hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu dan hadis ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah Berkata Rasul S.A.W Inna wasallam rajula la ya'malu amala ahli jannah fi ma yabdul linnas min ahli an Bainar rajula la amal ahli fi ma yabdu jannah Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga menurut apa yang nampak pada manusia manusia mengap itu amalan ahli surga amal surga Wa huwa dia ahli Sebaliknya ada orang yang mengamalkan amalan ahli neraka menurut penglihatan manusia Padahal dia termasuk ahli surga Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum Wal-Hikam ketika menerangkan hadis ini Wa qawluhuy fima yabdulinnas isyaratun ila anna batinal amr Yakunu bikhilafi dhalik. Wa anna khatimata suh takunu bisababi dasisatin batinatin amdi, La yattaliu alaihin nas. Fatilkal khaslatul khafiyyah tujibu sual khatimah indal maut. Walau lam yakun hunaka gishun wa afad, lam yakalibillahu imanah. Perkataan Nabi... Orang tadi beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia Menunjukkan batin orang itu sebaliknya dari amal dohir orang itu Maknanya orang itu mengamalkan amalan-amalan ahli surga secara dohir seperti sholat, seperti saum, seperti belajar dan mengajarkan ilmu, orang-orang menganggap itu amalan ahli surga. Iya, tapi batinnya busuk, hatinya buruk ketika mengamalkannya. Salah satu bentuk kebusukannya adalah dia riak dalam melakukan. Maka Orang yang seperti itu Zohirnya baik Tapi batinnya buruk Terlihat oleh manusia Sebagai manusia yang soleh Dalam panah Allah Orang itu dianggap sebagai orang yang Fajir Atau durhaka Karena keburukan hatinya Keburukan hatinya itu dibungkus oleh kebaikan amalnya apa yang terjadi? Seluruh keburukan yang dibungkus oleh kebaikan Akan merusak kebaikan yang membungkusnya tersebut Coba saja lihat apapun dalam kehidupan di dunia Keburukan dibungkus dengan kebaikan Lama-lama kebaikan itu akan ikut buruk, ikut busuk Umpamanya buah Kalau dari luar mulus tapi di dalamnya busuk dan ada belatungnya. Ketika dibuka orang nggak mau makannya kan nggak. Kalau tahu mereka nggak mau membeli. Setelah dibeli dibuka busuk mereka komplain ingin diganti atau kembalikan uangnya kan gitu. Intinya itu buah ditolak. Itu manusia yang tidak sempurna. Apalagi Allah yang maha sempurna. Inna Allah Ta'yuun. Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik Kalau ada kemusukan Allah tolak Termasuk orang ini Maka dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Termasuk Para asatir, para ulama, para kiai, para da'i Harus wanti-wanti dengan hadith ini Berkata Rasulullah s.a.w. Inna Allah la Layu'aydu hadad dina Birrajulil fajir Coba perhatikan Allah akan menguatkan agama ini Dengan laki-laki durhaka Dengan ahli maksiat Disebut rajul fajir Fajir itu durhaka Orang durhaka tapi membuat agama ini kuat Terbelah Siapa mereka? Orang yang mendengar hadis ini pertama kali Lalu memahami dengan ro'yu Seperti dulu Saya memahami hadis ini Oh nanti para ahli masyarakat Para preman para Tupak memabuk akan membela Islam Kan gitu Ternyata melihat syarah para ulama bukan Laki-laki pajir yang menguatkan agama ini adalah ulama Da'i ustad Yang mendakwahkan Islam secara benar orang memperoleh hidayah tadinya maksiat menjadi taat ah. tadinya bidah menjadi sunnah bahkan tadinya kufur menjadi mukmin tadinya syirik menjadi tauhid benar dakwahnya banyak membuat orang taubat dan hijrah tapi niat orang ini ketika dakwahnya busuk Mengejar keuntungan dunia Sanjungan Pujian pengakuan orang Atas dakwah yang dilakukannya Semua orang yang melakukan Ibadah dengan tidak ikhlas Dia fajir Dia durhaka, Karena niat ibadahnya Tidak lagi ditujukan Untuk Allah Tapi untuk kepentingan Kepentingan pribadinya Lihat apa misi dan visi dakwah? Mengajak manusia kepada Allah, ud'u sabili rabbika bil hikmah. Kul sabili adu ila Jadi dakwah mengajak manusia agar manusia itu mengikuti ajaran Allah, beribadah kepada Allah, bukan mengajak untuk menjadi pengikut sidai Bukan untuk keuntungan pribadi sidai Sukses tidaknya seseorang dalam berdakwah tidak dilihat dari sesejahtera apa sidai, seterkenal apa sidai, sebanyak apa pengikut sidai. Tidak, tapi dilihat dari seberapa luas dakwah yang dilakukannya, walaupun diri sidainya hancur, binasa, bahkan mati karena tujuan utama dakwah bukan untuk kepentingan sidai, tapi untuk menyebarkan ajaran Allah makanya, tak heran zaman bahir, ada Nabi yang tidak memiliki pengikut satu pun, ada Nabi yang hanya memiliki pengikut satu dua orang, Nabi Nur hampir seribu tahun dakwah cuma tiga belas orang apakah gagal? enggak, enggak gagal ingat kisah ashabul ukhrun kutilat ashabul ukhdud an-nari zatil wakud idhum alaiha celapa ashabul ukhdud siapa ashabul ukhdud raja penguasa di zaman bahela yang minta disembah oleh rakyatnya, siapa rakyat yang tidak mau menyembahnya dihukum Raja ini memiliki penasihat ahli sihir Yang sakti mandraguna Tapi sudah tua so, Sakti-saktinya pasti mati Dia tidak ingin mati Dengan membawa ilmu sihirnya Dia minta ke raja Berikan saya seorang pemuda cerdas Untuk menerima warisan ilmu sihir saya Dikirim gulam Lalu gulam ini belajar sihir Di tengah jalan ketemu rahib, Memperoleh bejangan agama daerah Bertolak belakang ini singkatnya cerita ya Bimbang dia Yang benar ajaran rahib apa itu kan Sampai suatu saat Orang berkerumun di jalan enggak mau lewat ternyata ada binatang Yang berbahaya Yang menghalangi jalan orang Nah kata gulam diambil Sebongkah batu ya Allah Seandainya ajaran Rahib yang benar Maka dengan batu ini matikan binatang tersebut. Lalu dengan mengucapkan Basmalah dilemparlah binatang itu dan mati. Ternyata yang benar ajaran Rasul. Orang-orang melihat ini ada pemuda sakti. Wantrabuna zaman bahula bahkan zaman sekarang. Kalau ada orang yang dianggap sakti pasti dianggap bisa mengobati ya. Berbondong-bondong orang ke, ke gulang minta diobati. Kata gulam, bukan saya yang menyembuhkan, Allah. Saya enggak bisa menyembuhkan. Imanlah kalian kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Orang pun beriman. Terus, ini kisahnya panjang, sampai akhirnya raja bingung gimana caranya agar ini tidak menyebar. Maka gulam dibunuh, tapi susah sampai kata gulam. Ini cerita ringkasnya. Kalau kamu bunuh saya, ikat saya di pohon kurma. Siapkan panah dan anak panahnya. Sebelum melepaskan anak panah. Sebutkan Bismillahirrabbilulam. Lakukan itu ditonton oleh semua manusia. Undang manusia. Diundanglah oleh raja. Dihukum mati si gula. Dengan cara begitu. Dengan harapan. dakwah gula mati. Tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah atas ajakan gulam. Orang kembali menyembah dirinya. Maka di hadapan semua orang, Raja menyaut dengan keras Bismillahirrabbil gulam. Lalu dilepaskan anak panah, menembus dada gulamnya mati. Apa yang terjadi? Semua orang berseru, Aman Nabi Rabbil gulam. Kami semua beriman kepada Rabu Gulam. Semua orang beriman. Gulamnya mati. Gagal enggak ini perjuangan Gulam? Enggak. Berhasil. Karena itu tujuannya membuat orang-orang beriman. Walaupun dia hanya mati. Sampai Raja panik. Apa yang ditakutkannya malah terjadi. Dengan kematian Gulam. Akhirnya dibikin parit. Diisi kayu bakar. Dinyalakan orang yang tidak mau beriman kepada aku mau beriman kepada Rabbul alam hayo terjun ke api semua terjun jangan takut lagi dengan api ini sukses jadi suksesnya dakwah bilas ajaran Islam tersebar walaupun sidayanya tidak lagi dikenal bahkan mati enggak masalah ingat kalau sidayi dakwahnya untuk dirinya Agar dirinya dimuliakan Agar dirinya disanjung Agar dirinya itu dipuji Agar dirinya itu diapresiasi Diakui Maka itu kegagalan Di dalam dakwah Karena bukan lagi menyajak manusia kepada Allah Tapi kepada dirinya Inilah yang dimaksud dengan hadis Inna Allah alayyu ayyiduha dan Nabi Rasulul Fadzir Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka maksudnya dai, ustad, kiai, ulama yang mendakwahkan Islam secara benar manusia tertuntun kepada kebaikan tapi niat si dai nya keliru salah sehingga dia termasuk orang yang durhaka. Kita lihat dari semua penjelasan tadi, semua yang tadi diterangkan berkaitan dengan kondisi hati. Kalau kondisi hati baik, melahirkan amalan baik, maka Allah pun akan menerima semua yang baik-baik karena sifat maha baiknya Allah Azza Wajalla. Dan ketika hati busuk, akan melahirkan amalan yang busuk pula sehingga walaupun zahirnya baik tapi hatinya busuk Allah mengetahui semuanya dan Allah tolak dan Allah tampakkan dalam kehidupan manusia ya inilah ini baru mukadimah dari materi yang kita akan bahas kita belum membahas bagaimana cara memperbaiki hati hanya baru menjelaskan pentingnya memperbaiki hati ya. Tapi waktunya sudah habis tinggal tersisa 7 menit lagi untuk pertanyaan jawab. Kita masuk ke sesi Tanya, -tanya jawab alaihi wa ala Nabi Muhammadin wa ala wa Bismillahirrahmanirrahim. Khawatir selama di dunia ada orang yang tersinggung dengan lisan, perbuatan, atau apa yang kita ketik lewat pesan Jika kita sudah minta maaf, apakah tugas kita selesai? Masalah dimaafkan atau tidaknya urusan mereka? Iya, tugas kita hanya meminta maaf, mengakui kesalahan, minta maaf Ada setelah minta maaf, kalau dimaafkan Yang memaafkannya dapat pahala dan dosanya terhapus Kalau tidak dimaafkan Kita sudah melakukan kewajiban Dan itu urusan dia sama Allahu Azza ya. wa Jalla Kalau orang lain yang bersalah ke kita Kita maafkan Karena memaafkannya Memiliki banyak keuntungan di antaranya dosa kita dihapus. Siapa yang maafkan orang lain, dosa kita juga dimaafkan. Al jazaa'u min dzirsal. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur, "Afala tuhibbun ayati rabbihula? Apa kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu mengampuni dosa orang lain?" Ini menunjukkan Siapa yang mengampuni dosa orang lain Allah akan ampuni dosanya Kedua Kemuliaan Orang yang memberi maaf akan Allah angkat Bersanda Rasul Alaihi Wasallam, zadallahu Amdan bi'afwihi Illa izan Tidaklah Allah akan menambah Kepada seorang hamba yang Memberi maaf Kecuali Allah menambah kemuliaan Orang tersebut Ketiga, memberi maaf itu melakukan perintah Allah. Allah berfirman, فَالْيَأْفُ وَالْيَسْفَهُ Beri maaflah oleh kalian kepada mereka dan toleranlah kepada mereka. Kalau ini perintah Allah melaksanakannya, خُذِلَّ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأْرِلْ عَنِلْ جَهِدُ Jadilah kamu pemaaf. Ini perintah Allah. Keempat, memberi maaf itu termasuk karakter orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "الَّذِينَ الَّذِينَ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ أَنِّنَا سَوَالَهُمْ يُكْبُرُونَ". Orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang memberi maaf kepada manusia, dan Allah mencintai. Orang-orang yang berbuat kebaikan Besar bagaimana caranya agar kita terhindar Dari tiga golongan yang hebat Tapi dimasukkan ke dalam neraka Tetap berbuat semua kebaikan Tapi tetaplah ikhlas Berharap hanya memperoleh balasan dari Allah bukan berharap balasan dari manusia Ikhlas adalah mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Apa yang ada di sisi Allah? Mengharapkan keriduannya, ampunannya, pahalanya, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya Nah itu yang ada di sisi Allah Niatkan amalan untuk itu Insya Allah kita akan selamat. Jangan berharap amalan kita dibalas oleh manusia dengan sanjungan, dengan pujian Dengan apresiasi, dengan pengakuan Dengan pengharga Jangan ya Berarti itu tidak ikhlas Terkadang kita Biar tidak kesalahpahaman Akhirnya kita memberitahukan Apa yang kita telah infakan Kepada orang lain Dikarenakan orang yang kita infakan Tersebut suka tidak jujur Apakah perbuatan seperti itu boleh? Boleh Menampakkan kebaikan Di hadapan orang Kadang bagus Kadang ya tidak selalu Kadang diperintahkan Contoh umpamanya Kita akan ada Donasi untuk Sesuatu atau seseorang Yang memang butuh Diumumkan Ternyata tidak ada yang berdonasi Akhirnya kita yang mendahului ini saya nyumbang diperlihatkan saya sejuta melihat kita nyumbang orang-orang akhirnya ya saya juga saya juga nah gitu kalau kita tidak perlihatkan kita empat transfer tanpa diberitahukan ke orang orang nggak tahu dan tidak mengikuti tapi begitu kita umumkan saya sejuta orang kemudian ikut berbondong-bondong menyumbang itu bagus selama niat kita ingin diikuti orang lain dari perbuatan baik itu bukan ingin dipuji bukan ingin disanjung maka kena dengan hadis mansanahil islam sunnatan hasanatan falahu ajurhawa ajuruman amilamiah siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam dia akan memperoleh pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan jadi kadang-kadang ya, ya. Kadang-kadang seperti tadi, umpamanya kita infak 1 juta, tapi dititip ke orang. Kita ragu apa sampai apa enggak. Kalau sampai benar 1 juta apa enggak gitu ya. Akhirnya untuk memastikan tanpa ingin disanjung, dipuji atau diketahui orang, tapi dalam rangka memastikan saja. Orang ini jujur apa tidak? Ya? Sebab nanti kita akan sering titip ke dia gitu. Akhirnya kita bertanya, sampai enggak? Sumbangan saya sejuta. Hoi sampai tapi lima ratus. Nah ketahuan kan? Jadi untuk kepentingan itu boleh boleh tidak apa apa ya. Dan tidak termasuk dia. Dia itu menampakkan amalan dalam mereka ingin dipuji, disanjung, diapresiasi. Bagaimana jika suatu keluarga Yang ketika dihisap Kadar pahalanya berbeda Apakah bisa bertemu di surga yang sama Kumpamai orang tuanya ahli ibadah Ibadahnya hebat Farduq kalaku Sunnah kalampah Yang farduq dilakukan Yang sunnah juga Dilaksanakan Salat. Fardu yang lima waktu, kemudian rawatirnya, tahiyatul mesinnya syukru, tahajud, gak pernah kelewat. Saum Ramadan, saum sunnah, ayam ul atau bahkan saum daun selalu dilakukan. Anaknya hanya sholat fardu saja. Yang sunnahnya ditinggal. Mereka semua ke surga. Tapi levelnya berbeda. Kira-kira orang tua Ke surga dengan level tinggi Tapi anaknya di bawah Sama-sama di surga Tapi beda level Kira-kira sempurna gak tuh kebahagiaan Enggak ya Kita senang-senang gimana anak cucu kita Tapi diberitahu ada di level bawah Gak sempurna kebahagiaan Jangankan di dunia tuh, Eh jangankan di akhirat Di dunia kita dengan anak kita, cucu kita nginep di hotel yang sama hotel bintang tujuh supaya liat anak kita disimpan di kamar standar kita di presiden suite beda beda level, beda lantai kita senang anak-anak kita juga senang karena sama-sama di hotel itu tapi gak ketemu Kira-kira tidak ada akhirnya. Terbiak Sunnah Channel. Lillah, nyunah, merenah. oleh rakib dan atid oleh atid yang menulis keburukan karena Allah berfirman mayal fadum qaulin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satu pun kata yang terucap kecuali sampingnya ada rakib dan atid ya karena itulah Imam Ahmad di akhir hayatnya beliau sakit keras Sampai merintih. Ketika ditengok oleh kawan-kawan selama ulama. Maka mereka mengingatkan. dia ya imam. Wahai imam. Imam Ahmad. Semuanya Allah akan menuliskan apapun yang terucap dari mulut Hattal amin. Sampai rintihan pun akan dicatat. Sadar hal itu. Beliau tidak lagi merintih sampai wafatnya. Ya bertobat dari hal itu. Terlebih kalau yang dikeluhkan itu Cuaca Baik angin Ataupun uh, hujan Ataupun teriknya matahari Itu Allah yang kondisikan Mencelaknya Adalah mencelak ketetapan Allah Makanya Nabi SAW Menyatakan La tasuburrih Jangan kalian mencela angin Karena yang mengatur angin Siapa? Allah Termasuk yang mengatur suhu udara di tempat kita hidup Allah Jangan keluhkan apa yang Allah tetapkan untuk kita Tidaklah Allah menetapkan sesuatu Kecuali pasti ada hikmah yang baik bagi kita Ya, Yang kita harus lakukan Kalau itu membuat kita menderita Sabar Kalau itu membuat kita senang Syukur Ajaban diambil mu'min Anna amrohu kullahu khair Wahmataka ilmu mumin. Sungguh menakjubkan urusan orang mumin. Semua urusannya itu baik. Dan ini tidak layak kecuali dimiliki oleh orang mumin. In asobatu sarro shakarro fakana firlah. Wa in asobatu dorro sabarro fakana firlah. Kalau orang mumin itu diberikan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Syukur itu baik bagi akibatnya bagi dia. Kalau diberikan kemaduran, kesusa dia bersabar dan sabar itu baik. Jadi jangan keluhkan situasi kondisi yang kita alami karena itu Allah yang ciptakan yang kondisikan untuk kita. Kalau kondisi yang tercipta menyenangkan syukuri. Kalau kondisi yang tercipta tidak mengenakan maka bersabar dan tidak mengeluh. Ya, ya cukup ya untuk. E, pertemuan perdana ini sampai di sini karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjut. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.